Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka muslim yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala Kita eh, kembali bertemu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membahas tentang nasab mulia, nasab rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Perlu diketahui di awal kalau yang dengan nasab mulia adalah membawa eh, kebesaran eh, Membawa sifat-sifat eh, eh, yang baik, kepemikinan dan seterusnya ini tidak berarti bahwa setiap mereka adalah orang beriman. Tidak berserta-merta bahwa dikatakan mereka adalah orang surga. Karena Rasul sendiri yang menyampaikan di beberapa nasab beliau dalam hadis yang sahih disampaikan para ulama beberapa orang dari keluarga beliau beliau katakan sebagai ahli neraka. Untuk itu yang dimaksud dengan nasab mulia jangan salah artikan menutupkan. Bukan merupakan jaminan masuk surga, tetapi yang dimaksud adalah mereka orang-orang hebat, mereka para pemimpin dengan kecerdasan, kemampuan dalam tinggi kualitas itu yang dikirimkan kepada generasi hina islam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam Hadis yang dilihatkan oleh Iman Muslim juga dilihatkan oleh Iman Tirmidhi dan Iman Tirmidhi berkata hadis-hadisan sahih uh, Soal Rasulullah Rasulullah Rasulullah bersabda inallah as-tafa dari waladi Ibrahim Ismail Sesungguhnya Allah memilih dari anak Ibrahim Ismail was-tafa min bani kinanah Quraishan dan Allah memilih dari anak-anak kinanah adalah Quraisy. Kuraish adalah, nama aslinya adalah Fihir. Wastofa min Kuraish bani Hashim. Dan memilih dari keturunan Kuraish adalah bani Hashim. Jadi anak-anaknya Hashim. Wastofa ni min bani Hashim. Dan aku ini dipilih Allah dari bani Hashim. Artinya, kalau kita bahasakan ulang, kita akan mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pilihan yang dipilih Allah dari bani Hashim yang pilihan yang dipilih Allah dari bani Kinanah dari Quraisy yang pilihan yang Quraisy ini dipilih Allah dari bani Kinanah yang juga pilihan yang dipilih Allah dari anak-anak Ismail yang itu adalah putra Ibrahim. Artinya bahwa ini adalah orang pilihan dari dari orang pilihan dari keluarga pilihan dari suku pilihan dari bangsa pilihan maka dari itu bukan sembarang bukan kebetulan ketika rasul terakhir pemimpin para nabi dan rasul adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena secara nasab pun ternyata beliau benar-benar nasab pilihan nasab utama nasab sangat tinggi bukan sembarang dari beliau pilihan Karena kita tahu bahawa Rasulullah Muhammad kita sering menyebutnya adalah Al-Mustafa. Al-Mustafa artinya pilihan. Dan beliau benar-benar pilihan. Bukan hanya, bukan masalah akhlak saja. Bukan masalah ibadah, akidahnya dan perjuangan beliau. Tetapi ternyata dari nasab pun ternyata beliau sendiri yang berkata bahwa nasab beliau adalah nasab pilihan. Dan kalau kita membuka nasab Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam. Kita akan jumpai kalau kita bacakan nasabnya menjadi bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Kemudian bin Abdimanaf, kemudian bin Qusay, kemudian bin Kilab, itu seterusnya Bin Murrah, bin Kaab, bin Luay, bin Galib, bin Fihr Nah Fihr inilah yang mendapatkan sebutan Quraisy. Dan siapapun yang menjadi keturunan fihr disebut berarti dia nasabnya nasab Quraish. Begitu terus seterusnya nasabnya bin Malik, bin Nadr, bin Kinana, bin Huzaimah bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah Adnan ini terus nanti ke atas sampai uh, dia punya nasab terus masih terus terlalu banyak sekali ayahnya. Sampailah nanti di Nabi Loh Ismail alaihi salam. Nah, untuk itulah maka kita harus menggali beberapa saja setidaknya. Tentang beberapa nasab di atas Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk kita akan ketahui beberapa kemuliaannya yang itu pasti ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai modal untuk bahwa ini adalah calon manusia terbaik. Rasulullah Muhammad SAW Quraisy. Dan sekali lagi Quraisy itu adalah sebutan untuk fihr, itu kakek kesekian Rasulullah Sallam. Kemudian nanti dari e, dari sahabat sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan orang-orang awal beliau juga banyak yang Quraisy. Kita tahu Khulafa'ur Rasidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua Quraisy. Walaupun mereka e, berasal dari keluarga besar yang berbeda tapi semuanya sukunya Quraisy. E, dan silakan nanti dipelajari lebih dalam, saya menyarankan agar e, para pendengar sekalian e, mencoba untuk menggali, membuka supaya jelas pertanyaan baik kita tentang e, pohon nasab e, Quraisy ini. Agar kita jelas seperti apa di mana posisinya. Dan supaya nanti kita tahu ujungnya bahwa e, sebenarnya sama sekali tidak ada masalah antar e, antar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin suatu hari kita akan membahasnya tentang nasab-nasab itu bahwa antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, masya Allah tidak ada masalah itu hanya orang-orang bodoh saja yang tidak berilmu yang mencoba mengadu diantara mereka diantaranya adalah pembahasan orang-orang Orientalis yang membuat distorsi pada sejarah dan menganggap bahwa pergantian khalifah ke khalifah berikutnya dianggap sebagai pertarungan antar keluarga besar di dalam suku Quraisy, nah, itu tidak benar sama sekali karena mereka punya hubungan spesial di antara mereka bahkan mereka saling menikahkan anak di antara mereka saling saling mengambil menantu, mertua bahkan seringnya saling berbesan di antara mereka punya hubungan yang sangat istimewa dan baik semua dari Quraisy. Kita tahu 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga dalam satu hadis Nabi selain Khulafaur Rasyidin, ada juga Abu Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqaf, Talha, Zubair dan seterusnya. Mereka semua juga berasal dari nasab Quraisy. Begitu seterusnya. Sangat banyak orang-orang istimewa di pemimpin-pemimpin awal sahabat mereka berasal dari masyarakat Quraisy. walaupun mereka berbeda-beda dan karena berbeda-beda itulah maka mereka punya keahlian dan peran berbeda-beda di antara para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam khulafaur rasyidin contohnya mereka seperti Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq itu dari Bani Taim Quraisy tapi dari Bani Taim anak-anak Taim al taimi adapun adapun Umar radhiyallahu anhu adalah dari Bani Adi maka disebut Al-Adwi Kemudian Orsman kita tahu dari Bani Umayyah dari Al umawi kemudian Ali radhiyallahu anhu dari Bani Hashim satu nasab dengan Nabi saw. Al Hashimi semua Quraisy dan mereka luar biasa hubungan antara mereka untuk itu untuk itulah maka kita perlu belajar tentang kalau Nabi Muhammad saw menyebutkan semua istimewa dari Quraisy itu. Mereka punya kelebihan keistimewaan, tetapi ternyata Allah memilih jalur keluarga besar Nabi Muhammad adalah jalur keluarga yang paling istimewa dari semua yang istimewa. Maka mari kita lihat beberapa orang ke atas saja. Ketika kita membahas tentang Hashim, Hashim adalah ayah dari kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayah kakeknya Nabi Muhammad itu ayahnya Abdul Muttalib Hashim bukan nama aslinya karena nama aslinya adalah nama aslinya adalah Amr Hashim yang nama aslinya adalah Amr itu memiliki tugas As-Sikoyah dan Rifada ini karena di masyarakat Quraisy mereka dahulu berbagi tugas di Mekah. Jadi dibagi berdasarkan keluarga besar. Kalau keluarga besar Hashim, e, maka tugasnya si Koyah dan Rivada. E, si Koyah dan Rivada adalah memberi minum dan memberi makan e, tamu yang haji. Jadi bayangkan dahulu orang berhaji itu dilayani secara khusus bahkan gratis oleh keluarga Bani Hashim. E, dan itu sebuah kemuliaan besar, sebuah kemuliaan besar. Kalau hari ini Uh, hari ini ada petugas-petugas haji uh, Dahulu Petugas-petugas haji itu dari masyarakat Quresh dan memberikan pelayanan Gratis ya, Kalau hari ini kita masih harus membayar Mereka dahulu memberikan pelayanannya gratis Dan itu sebuah kehormatan uh, Sikoyah dan Rifada Jadi memberi minum dan saat itu Kita tahu padang pasir punya peran Air memiliki peran sentral Kemudian rifadah adalah urusan Memberikan makan Kepada para jamaah Jamaah haji Karenanya Amr ini Diberi gelar Hashim Atau sebutan Hashim Karena kata Hashim Ali Hashmihi al-Khubz Istilahnya Itu karena dia mengolah Mengolah adonan itu Sampai menjadi roti itu namanya kegiatan hashim dan makanya disebut dia hashim dia orang yang memang mengolah menjadi roti mengadoni sampai kemudian menjadi roti dan itu sebuah penghormatan dia diberi nama hashim e, hashim ini e, dikenal sebagai orang yang kaya dan pula punya kemuliaan sangat besar di masyarakatnya e, dialah yang per, orang yang pertama kali memberikan makanan sarid untuk jamaah haji sarid adalah E, makanan yang istimewa di masyarakat Arab dan e, Hashim inilah orang pertama yang membuat perjalanan yang disebut dalam surat Quraisy. Ilafilafihimrehlatashita'i wasafif. Bahwa kebiasaan orang Quraisy adalah melakukan perjalanan musim shita dan musim safif, musim dingin dan musim panas. E, inilah orangnya. Jadi Hashim inilah orang yang pertama kali membuat kebiasaan menyebar di Quraysh bahawa mereka punya perjalanan dagang di musim dingin dan perjalanan dagang ke arah yang lain di musim panas. Dan Hashim dalam salah satu perjalanan dagangnya ke negeri Sham, karena dia seorang pedagang besar, nanti dia singgah di kota Madinah. Kota Madinah, Yathrib saat itu namanya. Karena dari Mekah untuk ke Syam itu salah satu tempat persinggahan yang strategis adalah Madinah atau Yathrib, dan disitulah dia menikah dengan seorang wanita bernama Salma binti Amr ini berasal dari suku Bani Najjar. Untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya punan punya nasab Madinah dari sisi ibu. Jadi sebenarnya Madinah bukan tempat yang aneh yang asing buat Nabi Muhammad karena dia punya nasab besar di masyarakat Bani Najjar dan masyarakat Bani Najjar inilah yang nanti menjadi pendukung utama Nabi Muhammad di kota Madinah yang memberikan banyak fasilitas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka sadar bahawa Muhammad ini adalah nasab dari jalur ibu maka eh, begitu dia menikah kemudian dia sempat tinggal di Madinah sesaat kemudian dia lanjutkan perjalanan ke negeri Syam Setelah menikah itu dan istrinya ditinggal di Madinah. Uh, tentu harapannya nanti pulang kembali ke Madinah. Dan ternyata hamil. Tetapi uh, Hashim meninggal di Syam. Tepatnya di Gaza, Palestina. Uh, jadi Gaza itu menyimpan uh, jasad seorang Hashim. Dan setelah itulah maka uh, ternyata lahir. Lahir dari Rahim Salma, istrinya Hashim seseorang yang diberi nama Shaybah dalam ada yang menyebutkan namanya Shaybatul Hamdi kata Shaybah itu artinya beruban uban jadi mengapa beruban karena anak ini dari kecil e, punya uban sehingga dia dikasih nama Shaybah e, beruban mungkin bukan uban walau alam tapi karena rambut berwarna putih tetapi e, dikenalnya sebagai uban e, maka Shaybah tapi menjadi menarik e, Saybah ini ketika ketika dia adalah anak yang punya nasab Quraisy bahkan nasab penting karena anaknya Hashim langsung tetapi karena Hashim sudah meninggal maka beritanya sempat hilang artinya tidak sampai kepada saudara-saudara Quraisy di Mekah sampailah nanti eh, salah seorang anak eh, dari Uh, Abdu Manaf ya, Bahwa uh, Salah seorang anak dari Abdu Manaf Itu uh, Ini Abdu Manaf itu adalah adalah uh, Ayahnya Ayahnya Hashim nah, Saudaranya Hashim Yang bernama Muttalib jadi Saudaranya Hashim bernama Muttalib Itu uh, Mengambil alih peran Hashim Ini saudaranya Hashim di mana tugasnya mengambil uh, alih untuk melayani minum dan makan jamaah haji, sekaligus ini adalah orang ternama, orang tokoh besar di Kurais, bahkan dia mendapatkan sebutan Al Fayyad. Al Fayyad itu uh, artinya orang yang luber, orang kalau air tuh banjir luber. Orang yang luber, sebutan Al Fayyad dikarenakan sangat dermawannya seorang. Mutalib, Mutalib inilah yang nanti mendengar berita bahwa saudaranya Hasim punya anak di Madinah yang bernama Syibah. Maka didatangilah ia ke didatangilah itu, uh, di Madinah dan diminta baik-baik dari keluarga uh, ibunya uh, di Madinah. Di awal tentu ditolak, tetapi kemudian uh, Mutalib memiliki kalimat baik. Dia mengatakan bahwa anak ini akan kami bawa kepada kerajaan ayahnya kalimat yang indah sekali dan ini bukan bohong tentu berat melepas anak yang dari kecil dilahirkan ditumbuh besarkan kemudian tiba-tiba diambil oleh orang lain Lalu mereka tahu itu adalah keluarga ayahnya maka kalimat inilah yang membuat uh, keluarga sang ibu mau melepas uh, syaibah jadi mutolib saudaranya Hashim membawa Syaibah yang merupakan anaknya Hashim Begitu masuk ke kota Mekah Masyarakat melihat Muttalib sedang membonceng Seseorang anak-anak muda Di belakangnya Kemudian orang mengatakan Oh yang di belakang itu adalah Budaknya Muttalib Makanya kemudian Dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib Abed artinya budak jadi budak yang murtolib. Masyarakat tidak tahu bahawa ini bukan budak yang murtolib. Tapi ini keponakannya murtolib. Yang sudah lama e, tidak diketahui masyarakat bahwa dia ada di e, Madinah. Begitulah kurang lebih sejarahnya Abdul Muttolib. Dan kita tahu bahawa setelah itu maka Abdul Muttolib inilah kakek Nabi SAW. Dan dia pemimpin e, yang sangat luar biasa. E, di zamannya dia memimpin dan dialah satu-satunya orang yang berhak meletakkan kursi di samping Kaabah yang tidak boleh ada satupun orang yang duduk di atas kursi itu bahkan tidak anak-anaknya sangat spesial menjadi orang yang sangat terhormat Abdul Muttalib kemudian punya anak laki-laki ada 10 laki-laki selain ada yang perempuan dan anak laki-laki yang yang sangat dan paling dicintainya bernama Abdullah Abdullah inilah Ayah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan eh, di zaman Abdul Muttalib terjadi eh, peristiwa eh, Abraha. Di mana Abraha eh, datang membawa pasukan bergajah yang diabadikan di dalam surat al Fil Dan menceritakan peristiwa penghancuran eh, rencana penghancuran Kaabah oleh pasukan bergajahnya Abraha. Yang kemudian dihancurkan Allah mereka. Dengan niat jahat itu. Dan itu menandai lahirnya Muhammad SAW. Dan ini semua. Nasab-nasab besar ini. Kita akan belajar untuk kita semua. Kalau itu nasab Nabi. Apa hikmahnya buat kita? Karena kita bukan nasab Nabi. Bagi kita yang bukan nasab Nabi. Bagi mereka yang nasabnya Nabi sangat jelas. Bahawa anda punya nasab semulia itu. Punya nasab kepemimpinan. Punya nasab kedermawanan. Punya nasab keistimewaan. Nasab berbagi bagi masyarakat, terutama mereka yang sedang beribadah, eh, si koyah memberi minum, si rifadah memberi makan dan seterusnya. Eh, keberanian berhadapan dengan raja Tolib Abroha itu bagi anda yang punya nasab Quraisy. Tapi yang tidak, nah kita perlu belajar sekali lagi bahawa ternyata eh, kalau kita sering membahas tentang eh, penyakit genetik. Kita menyebutnya, ada penyakit-penyakit yang oleh medis dinyatakan bahwa ini ada peluang yang lebih besar terjadi kalau dia punya gen. milik Ada di antara keturunannya yang punya penyakit tersebut. Eh, yang perlu diketahui, jangan hanya membahas penyakit saja yang genetik. Karena ada kemuliaan dan kebaikan sifat baik yang juga genetik. Juga genetik. Itulah mengapa dalam Islam sangat diperhatikan nasab itu. Tidak boleh nasab itu diganggu itulah mengapa zina diharamkan karena merusak nasab itulah mengapa dalam islam nasab begitu dijaga karena nasab itu begitu penting bahkan rasul sendiri yang menyampaikan kepada kita ketika seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk dijadikan istrinya salah satu pilihannya kata nabi adalah masalah nasab atau masalah hasab nasab itu artinya jalur keturunan dia anak siapa keturunan siapa artinya kalau dia punya nasab mulia maka harapannya Anak cucu kita semua mulia seperti nasab dia e, Atau hasab Hasab, Para ulama mengatakan Bedanya dengan nasab, hasab adalah Kemuliaan nasab itu Jadi nasab adalah jalur keturunannya Hasab adalah e, Kemuliaan nasab Apa kemuliaan nasab tersebut Itu perlu dicari, jadi jangan meremehkan Kalimat e, yang mungkin Sering kita dengar yaitu kita sebut dengan Bibit, ini bibit Kamu keturunan siapa Bukan berarti kemudian kita menolak orang baik-baik, orang yang sudah sesuai kriteria yang baik secara agama, walau dia bukan dari nasab yang semulia yang kita harapkan. Tetapi artinya bahwa nasab itu punya posisi sendiri, punya peran sendiri. Kalau orang bisa ideal mendapatkan semua sampai dia sampai nasabnya, maka tentu itu jauh lebih luar biasa. Dan inilah yang menjadi pelajaran bahwa mari mulai hari ini kita gali, kita gali. Kita ini punya nasab kebesaran apa Jadi pertama kita nasab siapa Nasab kita siapa Dan hasab kita apa Kita jalur keturunan siapa Dan apa keistimewaan nasab kita ini Umpamanya Mari kita cari Kalau nasab kita Kita tahu Oh nasab kita ini ternyata adalah nasab kepemimpinan Oh Berarti kita ada jiwa kepemimpinan dalam diri kita Ini nasabnya orang-orang cerdas Berarti dia punya nasab orang-orang cerdas Nasab kedermawanan Sangat dermawan, semua orang tahu Berarti ada sifat kedermawanan itu dalam diri anda Jangan dikubur Karena dia ada Ketika dibangkitkan anda akan menyala menyalah Akan kekobar Tugas keluarga muslim hari ini Kenalkan pada Anak keturunan anda Siapa anda ini Nasab siapa dan apa kebesaran Nasab Ini salah satu pelajaran mahal Karena artinya Kebaikan yang ada di nasab kita ke atas itu ada di dalam diri anak dan cucu kita. Jadi maka mudah bagi kita untuk mengenali potensi kita juga untuk uh, membangkitkan kebesaran uh, yang ada yang sudah ditanamkan oleh Allah Allahu akbar. Fa'taddu yaum al-aqdar, kita tidak akan mau orang yang berpikir asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.